Kalau diberi nikmat oleh Allah Tingginya amalan Derajat Jangan kita Petentang-petentang Lupa diri Akhirnya Allah cabut kembali Kenikmatan itu Ya Allah mustaan Karena itu memang dalam konsep tawakal yang diajarkan oleh Alkitab wa sunnah Di sana dituntunkan untuk adanya perjuangan Adanya usaha Kesungguhan Di dalam segala apa yang Allah perintahkan Dan di dalam berbagai kesungguhan itu kita Menyandarkan kepada Pertolongan bimbingan Allah Begitu sesungguhnya Ibadah Dalam bentuk tawakal Sebagai Konsekuensi keimanan kita Bahwa sungguhnya segala Suatu ini Memang hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang menakdirkannya. Maka kita bertawakal kepada Allah dalam segala usaha. Kita berusaha karena diperintah oleh Allah. Dan karena itu usaha tersebut akan mempunyai nilai ibadah kalau disertai dengan tawakal. Kepada Allah. Wallahu a'lamu bi'ssawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Hah, ada pertanyaan. Bunyinya salat sunnah bak Jumat itu berapa rakaat yang sahih? Dua salam atau empat sekaligus? sedangkan sholat koplia asar berapa rakaat yang benar sholat sunnah ba'diyah jumat itu dua rakaat salam dua rakaat salam empat rakaat kalau dikerjakan di masjid dengan dua rakaat salam dua rakaat salam dikerjakan kalau dikerjakan di rumah itu dua rakaat saja itu yang dituntunkan oleh sunnah nabi sedangkan sholat koplia asar itu empat rakaat dua rakaat salam dua rakaat salam Begitu yang dituntunkan oleh sunnah. Kata penanya, orang yang suka merokok, tahu hukumnya haram, tapi tetap melakukan. Apakah orang tersebut orang yang munafik? Ya tidak mesti demikian. Orang yang berbuat keharaman dalam keadaan tahu kalau itu haram Dan dalam keadaan dia meyakini kalau itu haram Itu namanya orang yang lemah iman Tapi kalau dia berbuat keharaman dalam keadaan Menganggap itu adalah halal Jadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu kafir Jadi Selama orang berbuat maksiat itu dalam keadaan yakin Ini adalah maksiat Tetapi dia mengerjakannya karena tergoda oleh hawa nafsu Itu namanya lemah iman Maka harus taubat Untuk meningkatkan kembali keimanannya Kata penanya Ya, ya Cukup cukup Bolehkah memberi zakat Kepada adik kakak paman Dan dari istri ke suami Ya boleh Semua itu kerjakan Jadi memberi zakat Itu Kepada orang yang Tidak dalam tanggungan dia untuk membiayai hidupnya istri tidak mempunyai tanggungan untuk membiayai hidup suami kalau menurut syariah yang semestinya suami yang menanggung uh, suah apa istri maka istri boleh memberi zakat kepada suaminya ya demikian pula kakak adik paman itu pahalanya dua kali lipat kalau memberi zakat kepada mereka sebab ada pahala sodako itu sendiri dan pahala silaturrahmi ya Kata penanya, bolehkah memberi zakat kepada orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam Dan untuk menghindari kejahatannya sebab tidak diberi zakat Ya kalau diharapkan dia masuk Islam tentu boleh namanya muallaf Orang yang dijinakkan hatinya dengan harta muallaf itu bisa dalam bentuk orang kafir yang baru masuk islam atau orang kafir yang belum masuk islam tapi diharapkan masuk islam ini termasuk dari 8 asnaf orang-orang <tuh> yang berhak menerima zakat Kata penanya apakah semua penyakit datangnya dari setan Iya setan dalam pengertian syar jahat itu Maka penyakit termasuk dari setan Dan semua penyakit itu dituntunkan untuk kita meruktiahnya di samping berikhtiar mencari obat yang lainnya. Ya. Penyakit itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyyarohimahullah di dalam kitab beliau ada Ad uwdawah sumbernya atau sebab yang paling besar ialah ketika iman sedang melemah maka itu akan membuka peluang datangnya berbagai penyakit ternyata kata para dokter penyakit itu diakibatkan Uh, atau Jenis penyakit itu Sungguhnya yang 90% Diakibatkan oleh Apa yang Diistilahkan dengan psikosomatis Yaitu Penyakit jasmani Yang diakibatkan oleh uh, Jiwa Nah maka kalau iman itu sedang segar dan kuat Hati penuh dengan kelapangan Dan terang, benderang hati itu dengan sinar iman Penyakit tidak akan mampu untuk mengganggu Badan yang hatinya seperti itu Kecuali yang memang Allah takdirkan Untuk menimpanya Tapi kalau hati itu redup Atau gelap Tidak ada nur, tidak ada cahaya iman Penuh dengan kesumpekan, kesempitan hidup فَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّا لَهُمَ إِشَةً بَانْكَ kata Allah siapa yang berpaling dari berdikir kepadaku maka baginya kehidupan yang sempit terasa dunia ini sempit pulang ke rumah sempit di tempat kerja sempit serba sumpek hidup ini nah, ini akan sangat rentan dari penyakit. Tubuhnya itu sangat rentan dari penyakit. Terus hantem mahnya kumat. Dikit lagi darah tinggi. Jantungnya deg-degan terus uh, masuk rumah sakit. Dikit lagi hantem lagi kepada kencing manisnya ha segala penyakit akan rentan sekali ketika jiwa itu sedang penuh dengan keresahan ya maka demikianlah penyakit itu akan mudah datang Ketika jiwa sedang lemah Makanya Rasulullah SAW hanya dua kali mengalami sakit Dalam artian sakit badannya Ialah pertama ketika kena sihir Disihir oleh Labid bin Al-Aqsam si Yahudi Singa turun surat kuala utubra bilfalak kuala utubra binas. Belia itu ketika terkena seri itu betul-betul sakit. Ya, yang kedua beliau mengalami sakit yang betul-betul berat menjelang wafat beliau dua kali itu. Sedangkan kehidupan beliau beliau wafat pada usia 63 tahun itu badannya penuh dengan kesehatan dan kekekaran Ya, kalau ada suara teriakan di luar kota Madinah ada suara teriakan di tengah malam yang kelam ada suara teriakan semua orang laki langsung loncat dari rumahnya kata para sahabat kami semua yakin oh kamilah yang pertama kali mengejar ke arah suara itu masing-masing yakin begitu tapi ketika sampai ke TKP tempat kejadian perkara loh Rasulullah sudah ada di situ dan balik Rasulullah sudah sudah balik-balik balik enggak balik, balik. ada apa-apa enggak apa-apa Rasulullah duluan. Padahal usianya ketika menjelang wafat itu 63 tahun. Yang muda-muda ini merasa yakin dirinya yang duluan menuju ke arah suara itu, ternyata Rasulullah sudah pulang. Enggak nah, ada apa-apa, enggak -apa, ada apa-apa, Begitu. Hah? Karena jiwa beliau Penuh dengan iman, penuh dengan cahaya iman, tawakal kepada Allah yang penuh, ya sehingga jiwa yang kuat, ha? jiwa mutmain. Ha. Kemudian Bolehkah menjadi, menghadiahkan Al-Fatihah Kepada seseorang Istilahnya bukan menghadiahkan Tetapi meniatkan Kepada Allah Agar bacaan itu Diberikan pahalanya Kepada si mati Dalam hal ini Ialah Ada uh, Adanya beberapa riwayat Yang menunjukkan bahwa amalan-amalan soleh orang yang hidup Bisa disampaikan Dengan izin Allah kepada si mati Maka bacaan Al-Fatihah Ataupun bacaan Al-Quran yang lainnya Itu bisa diniatkan oleh anak untuk orang tuanya. Adapun selain anak, maka di sini ada ikhtilaf para ulama antara yang menyatakan bisa dan dan juga ada yang mengatakan tidak bisa. Kata penanya, "Mengapa Nabi terkena sihir?" Jawabannya, "Karena Allah memang menakdirkan Nabi terkena sihir." Ya. Ya kenapa kok Allah menakdirkan Nabi terkena sihir Allah tidak bisa diadili dan diinterogasi tentang kenapa berbuat Allah berbuat dengan sekehendaknya لا يسألُ أمَّ يفعلُ وهم يسألونَ kata Allah bahwa Allah itu tidak bisa ditanyai kenapa berbuat tetapi mereka para hamba-hamba itu akan ditanyai pertanggungan jawaban kenapa mereka berbuat. Hah? Kata penanya ikhtilaf dalam hal apa yang boleh? Ikhtilaf di dalam hal perkara yang di situ belum ada kepastian nas syariah. Belum ada kepastian sari Dalil-salih, dalil yang jelas Dari syariah Sehingga memungkinkan untuk terjadi ijtihad tersebut Dan ijtihad, e, karena ijtihad maka terjadi ikhtilaf Maka di dalam perkara ikhtilaf itu boleh selama masih dalam koridor Batasan Al-Quran wa Sunnah Dengan pemahaman para Salaful Ummah Salafus Saleh, Dengan tetap memegang Adabul Khilaf Memegang sopan santun dalam berselisih yang diajarkan oleh syariah Ya Kata penanya setelah baca Al-Fatihah dalam sholat Apakah kita harus baca Basmalah untuk mengiringi bacaan Al-Quran berikutnya? Tidak, tidak ada keharusan demikian Kata penanya bagaimanakah sholat sunnah Rasulullah dalam sholat Jumat Sholat sunnah beliau ialah seperti yang dijelaskan tadi salat Ba'diyah Karena beliau sebagai khotib Maka tidak menjalankan salat tahiyatul masjid Khotib itu datang terakhir Tuntunannya dalam sunnah Khotib itu datang ke masjid Sebagai orang yang paling akhir Kemudian langsung masuk masjid Langsung naik mimbar Tidak sholat Sunnah Langsung naik mimbar Beliau sholat sunnah Ketika selesai sholat jumat Kadang di masjid, kadang di rumah Ya Sholat sunnah Bahadiyah Kata penanya, bolehkah seorang lelaki yang masih dinafkahi oleh orang tuanya menikah? Bagus, orang tuamu masya Allah baik sekali kepada engkau, terus memberi nafkah engkau dan menikahkan engkau untuk menyelamatkan engkau dari zina dan segala kemungkaran dan kemaksiatan yang berkaitan dengan perkara hubungan lelaki dan perempuan maka itu sunnah ya uh, adakah ajaran Rasulullah tentang selamatan 40 hari bayi yang baru lahir gak ada ha? itu ajarannya suto somo ya dalam kitab dharmu gandul itu. <SILENCIO> Hah? Allah Mustaan, Bagaimana hukum memakan makanan dari perayaan-perayaan seperti selapanan bayi, tujuh bulanan bayi dan lain-lainnya Apakah perayaan-perayaan tersebut sama hukumnya dengan acara Tahlilan orang mati Ya sama dalam artian sebagai perayaan beda Maka haram untuk kita makan makanan itu Ya Kata penanya Bolehkah wanita yang sedang menstruasi masuk ke masjid Kalau lewat boleh Tapi kalau tinggal di masjid Haram hukumnya. Yang duduk di masjid Itu haram hukum Ya Kata penanya apakah ibadah hanya karena takut kepada Allah termasuk sesat Ya seperti yang diterangkan tadi Tidak boleh ibadah karena takut kepada Allah saja Tapi harus lengkap Takut kepada Allah dan berharap pahalanya Ya dan dalam mencintai Allah Ya Bagaimana dengan konsep Sufi Al-Ghazali Apakah termasuk sesuatu Yang sesat Al-Ghazali mengalami Proses-proses Perubahan Pada dirinya Dalam tiga proses Pertama beliau tenggelam di dalam filsafat. Kemudian setelah itu beliau merasa capek dengan samudra filsafat. Akhirnya masuk kepada proses kedua yaitu beliau masuk dalam dunia tasawuf di ketika proses kedua ini mulai beliau mengenal fikih dan kemudian mengenal hadis dan mengenal keharusan untuk beriman kepada Al-Quran, Sunnah tetapi Masih belepotan dengan Ya sebagaimana tasawuf Itu belepotan dengan berbagai Khurafat-khurafat Dan berbagai pikiran-pikiran uh, Beda'ah Di proses kedua ini Beliau menulis kitab Ehya Ulumuddin Sehingga Kitab tersebut penuh dengan ajaran-ajaran tasawuf termasuk ajaran tasawuf sampai pada tingkat kufur yaitu wahdatul wujud. Kemudian ketika beliau sudah semakin tua umur bertambah mulai beliau mengenal lebih dalam lagi ilmu sunnah. Di situ beliau mulai membantah pikiran-pikiran yang pernah beliau tulis dalam Ihya Ulumuddin itu. Dan beliau menyesal dengan menulis kitab tersebut. Beliau mempelajari Sunan At-Tirmizi pertama kali dan beliau merasa nekmat dan betul-betul lezat ilmu sunnah itu Beliau menyatakan penyesalannya Wahai hidupku aku habiskan untuk perkara yang sia-sia Kemudian sampai terakhir beliau mempelajari Sohih Bukhari Dan beliau berniat untuk menulis kitab tentang rujuknya beliau kepada sunnah tetapi maut mendahului niat beliau ini sehingga didapati beliau telah wafat dalam keadaan mendekat kitab sahih Bukhari kata putra beliau Betapa Hidupku aku habiskan Untuk sesuatu yang sia-sia Ya yani, Ketika tenggelam dalam tasawuf Atau ketika Sebelum tasawuf itu Beliau tenggelam dalam filsafat-filsafat Maka Dari situ Memang Allah Subhanahu wa taala kalau mau menunjuki seseorang ialah dengan sunnah dengan ilmu sunnah dan kalau kalau Allah membiar menyesatkan seseorang maka dia dijauhkan dari ilmu sunnah dan termasuk yang menjauhkan orang dari ilmu sunnah ialah at-tasawuf Berbagai pikiran-pikiran torekat sufia ini menjauhkan orang dari sunnah Nabi. Iya. Kata penanya. Bagaimana Pengertian surat Al-Baqarah ayat ke-221 Yang menyatakan Larangan menikah dengan orang musyrik Apakah musyrik itu non-muslim Atau musyrik masih dalam Islam Tapi musyrik perbuatannya Dan apakah yang dimaksud musyrik itu Apakah orang musyrik itu kafir? Hukumnya Bagaimana menikah Dengan non muslim Kalau punya anak dan nikahnya sah atau tidak sah Iya Larangan menikah dengan orang musyrik Ialah tentu musyrik Dalam artian orang yang telah gugur tauhidnya karena kemusyrikan itu dan kalau dia mengaku muslim telah keluar dari Islam karena kemusyrikannya. Ya. Keluar dari Islam karena kemusyrikannya itu karena melakukan syirik akbar. Maka bisa jadi orang musyrik itu Mengaku beragama Islam Tetapi musyrik Bisa jadi demikian Ya Dan Tentu lebih-lebih lagi Kalau orang kafir Kecuali Orang musyrik Dalam bentuk ahlul kitab Yahudi dan Nasara itu mempunyai hukum tersendiri. Ya. Boleh kita, eh, pria muslim menikahi wanita Yahudiah atau wanita Nasraniah karena mereka ahlul kitab. Adapun selain Yahudi dan Nasara dilarang. Untuk kita menikah dengan mereka Untuk memfonis bahwa seorang itu musyrik Kalau dia masih muslim Masih mengaku sebagai muslim Ini harus ada kepastian ilmiah Yaitu iqamatul hujjah. Harus sampai ilmu kepadanya Karena apa? Dia mengaku muslim Nah, kalau sudah dia itu mengaku Hindu atau Buddha, sudah otomatis musyrik tanpa ikomatul hujjah ya musyrik. Walaupun awam. Karena bukan muslim. Ya. Nah, kalau dia muslim, mengaku sebagai muslim, ini harus ada upaya menegakkan hujjah. Untuk sampai vonis kepada satu keputusan bahwa dia ini musyrik. Dan yang melakukan ialah orang yang berilmu, gak sembarangan orang. Kata penanya, saya pernah sholat berjamaah dengan teman saya. Kami jadi makmum tapi terlambat. Setelah imam mengucap salam, saya kemudian melanjutkan untuk melengkapi rokaat yang kurang. Tetapi teman saya mundur satu langkah ke belakang ke belakang saya dan mengikuti gerakan saya jadi makmum. Apa ada dalilnya dan bagaimana hukumnya? Yang demikian sungguhnya tidak ada dalil yang menunjukkan kepada perbuatan itu. Ya. Dan beribadah dengan tidak mempunyai dasar dalil itu adalah bid'ah. Ah. Ya. Man amila amalan laysa alihya mruna fawaradun Kata Nabi Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak dengan perintah kami Maka amalan itu tertolak hmm. Kata penanya bagaimana ya Ustaz Tentang penayangan dunia lain Apa dunia lain itu? Hah? Oh, acara TV. Apa isinya? Enggak uh, uh, apa makhluk-makhluk itu jin dan sebagainya. Uh, percaya enggak percaya juga itu acara itu. Iya. Alhamdulillah, haulau Katanya penanya padahal di situ ada ulama, waduh masa ulama dukun kan ulama kalau kalau mengajak kita untuk uh, tunduk kepada para jin-jin itu ya itu dukun namanya tapi kalau ustadznya itu memberi nasihat pada kita bahwa kita harus menyikapi para jin-jin itu sebagai makhluk Allah ya kita diberi ajaran oleh sunnah untuk menangkal uh, kejahatan para jin itu dengan bacaan ayat kursi dengan kulawatul buraidah falakulawatul buraidah binas dan wirid-wirid yang dituntunkan oleh sunnah itu yang baik ya para jin-jin itu makhluk ha? tidak ada yang bisa uh, Menundukkan kekuatan Allah Apalagi bacaan dan wirid-wirid Yang diajarkan oleh sunnah Nabi Tidak mungkin Ya Macam-macam lain. Allah musta'a Ilahuna ya khuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh